12.30 Waktu Indonesia Barat saatnya berita siap Hai Assalamualaikum Saudara-saudaraun Berita Siang edisi hari ini Rabu 2 Agustus 2017 kembali dibacakan oleh Akhyar dan Nico Virza. Hari ini Presiden Jokowi hadiri Hari Lingkungan Hidup. Polri nyatakan sketsa wajah yang dirilis belum tentu pelaku penyerang novel. Lebih dari 28.000 jemaah haji Indonesia sudah tiba di Madinah.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 Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 di kompleks Gedung Mangala Wanabakti, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Kompas.com melansir, dalam acara itu presiden menyaksikan pemberian 4 jenis penghargaan kepada perorangan, kelompok kepala daerah serta sekolah yang turut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan. Ada empat penghargaan yang diberikan yakni Kalpataru, Adipura, Adiwi dan Nirwasita Tantra. Pada acara ini, Presiden sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional 2017, Pekan Nasional Perubahan Iklim dan Kemah Generasi Lingkungan untuk Konservasi yang juga dilaksanakan bersamaan dari tanggal 2 hingga 4 Agustus 2017. Soal Rekernas Hari Lingkungan Hidup 2017 sendiri, Jokowi berpesan supaya mengelola hutan dengan penuh terobosan demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Hadir dalam acara itu, Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Shedolun, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, merilis sketsa wajah dan ciri-ciri pria yang diruga sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Namun, menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, sketsa tersebut belum tentu pelaku penyerang Novel. Sketsa tersebut dibuat berdasarkan keterangan saksi yang melihat orang tak dikenal di sekitar rumah novel sebelum peristiwa penyerangan itu. Kompas.com lansir. Argo menjelaskan saksi tersebut melihat orang tak dikenal itu duduk di sepeda motor di dekat jembatan rumah novel. Saksi tersebut melihat orang tak dikenal setelah dia keluar dari Masjid Al-Ihsan, tempat novel, salat subuh. Saksi itu keluar dari Masjid 15 menit sebelum peristiwa penyerangan terhadap novel.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 Sejauh ini, Polri belum dapat mengungkapkan siapa pelaku yang menyerang Novel yang mengakibatkan kerusakan serius pada kedua mata Novel. Shirelon, dua orang tenaga kerja Indonesia, Tina dan Aad, terpaksa dipulangkan dari Arab Saudi. Keduanya diterbangkan kembali ke tanah air karena menderita sakit. Detiknews.com lansir, Tina dan Aad dipulangkan menggunakan maskapai Saudi dengan nomor penerbangan ASL. V816 Mereka telah mendarat pada selasa kemarin dan diserahkan ke perwakilan Direkturat PWNI dan BHI Kementerian Luar Negeri sebelum dipulangkan ke daerah asal. Pelasana fungsi konsuler KJRI Jeddah, Fadil Ahmad, mengatakan tindak asal Majalengka dilaporkan oleh Rumah Sakit Raja Fahad dirawat sejak Maret 2017 dan sempat diisolasi karena mengidap penyakit menular hepatitis B. Sedangkan anaknya diditipkan ke salah satu WNI dan tetap melanjutkan pendidikannya di kelas 3 Sekolah Indonesia Jeddah selama ibunya dirawat. Kondisi berbeda dialami oleh AAT. Dia menderita stroke sejak 5 bulan terakhir. Penanganan AAT terkendala minimnya informasi pribadi yang bersangkutan karena harus menunggu kondisinya membaik untuk berkomunikasi. Berdasarkan keterangan yang diperoleh KJRI dari keluarga AAT, i tersebut diketahui sudah meninggalkan Indonesia sejak tujuh tahun lalu dia juga putus kontak dengan keluarga selama lima tahun terakhir Anda sedang mendengarkan berita utama serbialon tiga orang tewas dalam baku tembak di pengadilan Moskow. Setiga orang yang tewas dalam baku tembak tersebut adalah tiga orang terdakwa yang hendak disidang di pengadilan tersebut. Sindonyus.com lansir. Menurut keterangan kepolisian Moskow, baku tembak ini terjadi ketika para terdakwa berusaha menarik pistol polisi yang mengawal mereka. Setelah menarik pistol petugas, para terdakwa kemudian mencoba melirkan diri yang akhirnya membuat polisi memutuskan untuk menembak mereka. Jurubicara kepolisian Moskow. Tatyana Petrova mengatakan, 5 terdakwa berada di sebuah lift di gedung pengadilan regional Moskow. Kemudian mereka mencoba merebut senjata dari petugas polisi yang mengawal mereka. 3 terdakwa ditembak mati saat mereka mencoba melihatkan diri dan dua terdakwa lainnya terluka. Tiga petugas penegak hukum juga terluka akibat insiden ini. Namun menurut keterangan pengacara untuk para terdakwa yang mengutip laporan penyidik bukan tiga orang. Tapi empat orang terdakwa yang tewas dalam baku tembak yang terjadi di gedung pengadilan regional Moskow tersebut. Infu Haji 2017. Syultan panitia penyelenggara ibadah haji PPIH mencatat lebih dari 28.372 jama haji Indonesia sudah berada di Madinah Arab Saudi. Sindonyus.com lansir, berdasarkan data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu, Sis Kohat menyebutkan sebanyak 70 kloter sudah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Jumlah ini didasarkan pada rilis laporan data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu selasa 1 Agustus 2017 sampai pukul 18.30 waktu Arab Saudi. Berdasarkan data tersebut, tercatat ada 28.372 jemaah haji Indonesia yang sudah berada di Madinah. Rinciannya 28.022 jemaah dan 350 petugas kloter. Ada tiga jenis petugas kloter, yaitu 70 tim pemandu haji Indonesia, 7 tim pembimbing ibadah haji Indonesia, dan 210 tim kesehatan haji Indonesia. Sebanyak 17 kloter dipergerakan akan kembali tiba di Madinah sampai Rabu sore nanti. Mereka berasal dari delapan embarkasi. Shirolon setelah mekah digiur hujan selasa sore giliran Madinah yang diberikan berkah tersebut. Diiringi suara geledek dan petir yang bersautan, hujan membasahi Madinah. Sindonyus.com lansir, Sebelum hujan turun sekitar pukul 16.50 waktu Arab Saudi seperti biasa panas terik melanda Madinah. Hujan yang disertai angin kencang tersebut membuat kantor urusan misi haji Indonesia di jalan King Fat, Masani Madinah sempat kemasukan air. Petugas pun sibuk menghalau air yang masuk. Hujan baru berhenti sekitar pukul 17.10 waktu setempat. Arab Saudi sendiri Sani memasuki masa puncak musim panas. Sebelumnya hujan sempat mengguyur Mekah meski tidak sederas di Madinah. Salah satu warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi yang bekerja sebagai montir, Ahmad mengatakan, fenomena hujan di puncak musim panas ini memang kerap terjadi. Pria yang sudah bekerja 11 tahun di Arab Saudi ini mengaku, meski turun hujan, namun tidak berlangsung lama. Sidralon Jamaah Haji Indonesia mendapatkan jatah makan selama di Madinah dan Arab Saudi sebanyak tiga kali. Namun untuk makan pagi atau sarapan, hanya disediakan roti. Ada Jamaah yang tidak terbiasa dengan pola sarapan pagi tersebut, mereka terbiasa sarapan pagi dengan nasi. SindoNews.com lansir, Kabit Katering Dakar Madinah Ahmad Abdullah menjelaskan sampai sekarang tidak memungkinkan bagi panitia penyelenggara ibadah haji untuk melayani jemaah sebanyak tiga kali makan nasi. Alasannya aspek kesiapan dari perusahaan itu sendiri. Baik waktu produksi maupun distribusi yang sangat sulit, apalagi lokasi dapur cukup jauh dari jemaah. Alasan lainnya karena pengawasan petugas sangat terbatas. Karena itu, pemberian roti sebagai sarapan pagi dinilai sebagai solusi alternatif saat ini. Namun harapannya jemaah tetap mendapatkan makanan di pagi hari. Jemaah juga mendapatkan pengembalian living cost yang diharapkan bisa menjadi bekal selama di Madinah dan Mekah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita siang edisi Rabu 2 Agustus 2017.